Ustad saya mau nanya, sekarang ini saya sudah punya anak dua dan suami saya pengen nambah lagi. Cuma saya bilang ke suami, boleh nambah tapi kalau dia berhenti main game, boleh nggak ustad? ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ Ya, kadangkala, -kadang, kala ana ana enggak paham ya. Mohd. Ada orang yang memang terfitnah dengan game. Ana dari kecil enggak suka game. Tapi ana punya sepupu seneng banget sama game. Ada orang-orang tua ana lihat di airport ya, itu main game. Ana lihat. Ya Allah, pada udah putih semua dia main game. Itu fitnah. Terus bagaimana nih? Yang pertama, seorang istri Suaminya berhenti main game, tidak main game, dia tetap harus nambah. Karena kebaikan anak itu bukan hanya untuk suami, tapi kalau tujuan istri, anak saat kepingin suami anak main game supaya dia bisa didik anak-anak dengan benar. Kalau nambah anak, bapaknya main game ya, masya Allah, bapaknya itu kadang-kadang, eh nak nak ayo eh, ngaji tuh, burung ngaji udah datang, insya Allah. dia main game, anaknya disuruh ngaji main game. Allahu Akbar ya. Kalau itu yang ditakutkan Dan andai kata Ini andai kata ke depan, bukan andai kata ke belakang Gak boleh kita ngomong andai kata untuk yang masa lalu Andai kata dengan dia berbuat ini Suaminya bisa berhenti main game bagus Tapi kalau dia mengatakan Ya kalau aku disuruh main game berhenti Kayaknya gak bisa, udahlah gak usah nambah anak loh. Akhirnya kau tidak dapat Kebaikan dua-duanya Anak yang menjadi aset Untuk akhirat, anak-anak yang bisa Memperbanyak kebaikan orang tuanya. Akhirnya kau tidak dapat. Hadha wallahu alamu.